Ada seseorang yang panen Padi itu. Gabah Ketika digiling Hasilnya itu Dipakai untuk membeli beras yang sudah dalam karung Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya apa ini? Beras gabah yang baru digiling itu Apa namanya? Mentik Nah dipakai untuk membeli beras yang Sudah dalam karungan Entah atau rasulullah atau beras apa gitu. Gubnya baik. Cuali beras. Gubnya baik. Beras dengan beras. Gubnya baik. Kok di kok dieng. Beras tidak termasuk barang-barang ribawi. Diperbolehkan jual beli beras dengan selisih harga.